كله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وإنتو مسلمون. وقال: يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرون ونساء.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 وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الاخوه والاخوات رحم اللهني الله الحمد لله segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini kita melanjutkan kajian tentang wahai anakku Ya, dapatkah engkau menyelatih jenazahku nanti? Dan kita sudah sampai pada pembahasan apabila seorang telah meninggal. Di dalam tulisan ini disebutkan, Wahai anakku, segeralah bejaminkan kedua mataku dan jangan ucapkan kecuali hal-hal yang baik dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruang jenazah Abu Salamah. Salah seorang sahabat yang mulia yang mana beliau ini ketika baru hijrah ke Madinah kemudian tidak lama beliau wafat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam ruang jenazahnya Abu Salamah. Ketika pandangannya telah berat, beliau memejamkan mata Abu Salamah. Saat itu seisi rumah gaduh, berteriak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka seraya bersabda, "Inna ruha ida qubida tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya apabila ruh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Maka dia akan diikuti oleh pandangan. Fathojana sunmin ahlihi. Maka keluarganya Abu Salamah gaduh ketika itu. Fakallah maka Nabi saw bersabda, "Latajau ala ang illa bi khair." Dalam kongsi seperti ini jangan ada yang berdoa atas dirinya sendiri kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma karena sekarang ini adalah kondisi di mana para malaikat sedang hadir dan mereka akan mengamini apa saja yang kalian ucapkan. Summa qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Allahumma magfir li Abi Salamah, ya Allah, ampunkanlah untuk Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin dan angkatlah derajatnya Abu Salamah bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk." Wahluhu fi akbihi fil gabirin dan gantikanlah dia di dalam orang-orang yang ia tinggalkan. Waqfir lana wallahu ya Rabbi alamin dan ampunilah untuk kami dan untuk dia, ya Rabbi alamin wahai Tuhan semesta alam. Ini yang dilakukan oleh Rasul saw ketika menghadiri orang yang sedang sakaratul maut. Jadi ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas yaitu di talqin ya. Kemudian setelah dia benar-benar dicabut nyawanya, maka mata itu akan mengikuti dan berarti nyawa itu dicabut dari atas ya, dari atas. Dari ubun-ubunnya. Karena matanya terbuka ya. Jadi keluarnya nyawa dari ubun-ubun. Kemudian Ketika matanya mengikuti, maka matanya akan ter terbuka. Nah, di situ disunnahkan untuk memejamkan mata si mayit, ya. Menujamkan mata si mayit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya sahabat Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Ruh itu apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Kemudian beliau menasihati keluarganya, jangan mengucapkan hal-hal yang buruk, karena malaikat sedang datang dan mengaminkan apa yang kala ucapkan. Kemudian beliau mendoakan Abu Salamah, Allahumma kfir li'abi salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, wakhlufhu fi'aqibihi fil ghabirin, wakhfir lana walahu ya rabbal alamin. Putraku yang kusayang, tugasmu belum lagi selesai, maka janganlah kau tenggelam dalam kesedihan dan janganlah terbawa dalam tangis akan tetapi bersegeralah tanggalkan pakaianku selama anggota badan dan persendianku masih lunak sehingga kau tidak harus merobeknya ketika tubuhku mulai mengeras jadi ketika ada keluarga kita siapapun itu yang sudah meninggal maka langsung segera diurus ya jenazahnya jangan sampai sudah kaku tubuhnya sehingga dimandikan akan sangat sulit ya sampai perlu ditekuk-tekuk dulu ya tubuhnya. Nah ini kasihan gitu. Nah jadi langsung diurus jenazahnya, disiapkan tempat untuk memandikan jenazah tersebut ya di meja atau di apa namanya di pan atau di ranjang yang sudah disekondisikan untuk memandikan jenazah ya sehingga kita langsung bisa mengurus jenazah tersebut tanpa ada e, effort yang lebih keras. Ketika telah kau tanggalkan, selimutilah aku dengan selembar kain yang menutupi seluruh tubuhku, wajah hingga kakiku. Jadi pakaiannya dilepas, kemudian ambil kain. Ya, biasanya orang-orang Jawa itu pakai kain jari itu ya atau yang batik itu. Kemudian ditutupkan ke seluruh tubuhnya jenazah. Nah, sembari sembari menunggu saat kau mandikan jenazahku kemudian kau kafani. Jadi dibiarkan begitu dulu sampai benar-benar siap dimandikan. Anakku yang kusayang, anakku tahukah kau cara memandikan jenazahku? Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata cara memandikan jenazah. Dan anak harus tahu kenapa? Karena kalau bisa yang memandikan mayit itu adalah keluarga yang paling dekat. Ya, supaya aib-aibnya tidak tersebar. Karena aku tidak rela orang lain melakukan tugas ini. Meskipun aku tahu hal ini akan berat bagimu, akan tetapi siapa yang bisa menutupi aibku selain dirimu? Siapa yang bisa menutupi auratku selain engkau? Maka engkau harus berlatih dan bersiap untuk melaksanakan tugas ini. Dengarkan ucapanku wahai anakku. Yang pertama, lemaskanlah persendianku yang sebelumnya telah mengeras agar kau mudah memandikannya. Jadi yang pertama, tadi ya, ditekuk-tekuk persendiannya, pergelangan tangan, siku, kemudian lututnya, ya supaya nanti ketika dibersihkan, mudah. <tuh> Lalu angkatlah kepalaku sedikit, hingga hampir pada posisi duduk. Nah ini posisinya paling mudah untuk membersihkan kotoran yang masih tersisa. ya. Jadi diangkat sedikit, agak miring begitu, kemudian ditekan perutnya, ya. Lalu tekanlah perutku dengan perlahan agar bersih kotoran yang ada. Dan siramlah dengan air yang banyak pada area aurat itu untuk menghilangkan benda-benda yang najis. Jadi diangkat sedikit, ya, kemudian ditekan perutnya pelan-pelan. Pokoknya untuk mengeluarkan sisa kotoran-kotoran yang ada. Kemudian disiram sampai bersih tubuhnya dan juga bekas kotorannya. Dan harus kau ingat pada semua proses itu kain penutup harus betul-betul tetap menutupi auratku dari pandangan orang tak terkecuali dirimu. Jadi kita yang memandikan jenazah pun bukan berarti kita melihat auratnya. Jadi kita menekannya itu dari balik kain. Ya dari balik kain. Kalau bisa pakai e, sarung tangan. Ada sarung tangan yang tebal yang karet itu biasanya ya. Itu sekalian untuk menggosok Tubuh jenazah lebih mudah Nah Dan jangan sekali-kali kau merasa jijik atau risih Dari aroma tak sedap Yang keluar dari tubuhku Demi Allah hal ini di luar kuasaku Ya harusnya kita sadar ya Orang tua kita juga dulu Waktu kita masih bayi Tidak pernah merasa jijik Dari memandikan anaknya yang kecil ini Bahkan menyeboki anaknya Bertahun-tahun itu dilakukan ya Bertahun-tahun dilakukan bahkan kalau muntah dibersihkan, kencing kadang-kadang di pakaian bapaknya, di pakaian ibunya, kadang-kadang berak juga. Maka momen satu ini lakukan dengan penuh khidmat ya. Dan ini bukan keinginan orang tua kita. Ya. Dan aku tidak pernah sehari pun berniat untuk menyakitimu. Jadi orang tua kita tidak berniat memang untuk memberatkan kita. Makanya kita melakukan ini sudah dengan penuh khatmat. Ini adalah bakti-bakti terakhir kita. Kemudian wahai anakku, gunakanlah secarik kain pada tanganmu untuk membersihkan area aurat dari balik kain yang menutupinya. Ya bisa kita gulungkan kain pada telapak tangan kita atau tadi menggunakan uh, sarung tangan yang karet tadi. Ya, kemudian sambil jenazahnya masih terbaring begitu. Kita, tangan kita masukkan ke dalam kain yang menutupinya, ya kita gosok. Nah kita gosok, pakai sabun atau pakai e, apapun lah yang yang penting bisa membersihkan tubuhnya. Kemudian dicampur dengan wangi-wangian, kalau bisa, kalau sunahnya itu ada tumbuhan namanya kafur, tapi di, di Indonesia enggak ada, ya biasanya digantikan dengan kapur barus atau wangian yang yang ada boleh, ya bebas itu tidak Wajib hukumnya harus pakai jenis yang ini Apa saja yang penting bisa membersihkan ya Dan ambillah kain yang tebal Agar kau tak merasa jijik Dari area tersebut Ketika kau telah selesai melakukan itu Berpindahlah kepada seluruh tubuh yang lain Semuanya dibersihkan Mulailah dengan Mewudukan tubuhku Dari bagian kanan Jadi diwudhukan. Jadi disiram tadi setelah kita keluarkan ya, kita bersihkan kotoran, kemudian kita siram semuanya. Kemudian kita wudhukan. Ya. Diwudhukan dari kanan dulu. Ya seperti orang yang masih hidup. Ya. Kalau mulut ya, kita bersihkan, kita gosok giginya. Kemudian kita siram sedikit, kemudian wajahnya Ya, tangan, kemudian apa namanya, kepala dan kakinya. Seperti orang mandi junub itu begitu juga. Nah, jadi bagian kanan dulu, dan itu adalah sunnah ya. Maka mulailah dengan mengudukkan seperti wudhu dalam sholat, tanpa memasukkan air ke dalam mulutku dan hidungku. Cukup kau ambil kain untuk membersihkan lubang hidung dan gigiku ya, Jadi cukup dibersihkan gini aja Dan gini Kalau misalkan butuh disiram dikit ya dikit aja ya, Gak usah dikumur-kumur ya, Karena gak bisa, orang udah meninggal Kemudian pindahlah kepada daerah yang lain Dengan mulai dari bagian kanan Leher, badan bagian kanan dari dada, perut, paha, betis hingga kepada telapak, kaki, digosok ya jadi dimiringkan ya kita miringkan ke sebelah kiri dulu kemudian kita bersihkan tanggung belakang kiri sampai ke bawah kemudian gantian ya pindah ke bagian kiri lakukan semua itu tiga kali dengan menambahkan kafur Nah, kafur ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan di Arab Saudi sana yang dia mengeluarkan aroma yang wangi ya daun bidara juga di sana wangi kalau di sini daun bidaranya Enggak nggak wangi ya nggak terlalu wangi saya pernah jualan itu daun bidara di indonesia ini saya coba enggak wangi ya, tapi kalau buat neruk ya itu bisa sama-sama bisa nah ditambahkan wangian pada kali yang ketiga nah, anakku jika kau telah selesai mandikanku keringkanlah tubuhku sebelum kau kafani nah, jadi setelah selesai ya kita lap pakai handuk dengan digantikan kain penutupnya dulu ya kalau kalau perlu kemudian dikafani. Nah, tahukah kau cara mengkafani ku? Balutlah tubuhku dengan tiga lembar kain berwarna putih. Warnanya putih kalau bisa. Kalau enggak ada, ya udah pakai yang apa aja yang ada. Ya, apalagi dalam kondisi misalkan sekarang ya di di di mana Semeru ya. Itu banyak jenazah-jenazah yang mungkin enggak ada kain. Terus pakai apa ini? Yang ada apa? Yang ada aja, udah yang ada. Yang Enggak usah memberat-beratkan diri, pokoknya segera dimakamkan. Tapi sunahnya pakai yang putih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayadh fa innaha min khair siyabikum wa kafinu fiha mautakum." pakai Pakailah pakaian yang warnanya putih Karena pakaian putih itu termasuk pakaian yang terbaik Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian Dengan kain berwarna putih Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi Dan dahulu Nabi SAW juga dikafani Dengan menggunakan kain yang berwarna putih Tiga lembar Nah bagaimana cara mengkafani Nah kita baca dulu Betangkanlah tiga Kain Utih ini di bawah tubuhku Sehingga jasadku berada Di tengahnya, kemudian lipatlah Menutupi tubuhku dengan posisi tanganku Berada di samping Lipatkanlah Setiap lembar kain kafan itu dari kanan Kemudian kiri dan begitulah Seterusnya hingga selesai Nah kalau misalkan kita Pakai cara ini Mungkin kita perlu memindah Sebenarnya tidak perlu dipindah ya. Cukup tiga kain itu Dilipat ya dilipat jadi dua gitu dari setengah setengah kemudian jenazah itu kita miringkan sedikit kemudian kain kita masukkan terus kita taruh lagi ya Se separohnya tinggal kita tarik gitu aja itu gampang kok ya gampang seperti itu udah udah langsung pas di tengah nanti pas di tengah nah kemudian tinggal kita e, lipatkan kanan kiri terus kain yang kedua juga kanan kiri kemudian yang ketiga juga kanan dan kiri Kemudian kumpulkanlah kain yang lebih di atas kepalaku Jadi dikumpulkan, di dibuat simpul Dan kakiku Dan ikatlah dengan beberapa ikatan setelah kau selesai Dan ikatkan juga ikatan setelah kepala dan sebelum telapak kaki Dan di tengah badan agar kain itu tidak terlepas kembali Nah berapa ikatannya? Para ulama ditanya tentang ikatan-ikatan ini, jawabannya adalah Laisalaha haddun ya, Jadi Laisaliluqadi filkafani haddun Tidak ada ikatan-ikatan yang memiliki batasan tertentu ya, Cuma para ulama menyarankan tiga, minimalnya di tiga Itu yaitu di atas, sini, kemudian di tengah, kemudian di kaki ya, Kaki yang sebelum telapak kaki kalau bawah itu digulung gitu cukup. Nah itu minimalnya. Cuma kadang-kadang orang-orang pakai tujuh kata, ya nggak apa apa nggak masalah, ya nggak ada batasan ter. Tentu biasanya di kaki atas, kemudian di sini, di tengah-tengah-tengah, kemudian lutut dan di atas tapak kaki. Itu nggak masalah, ya. Bahkan Syaikh bin mengatakan tiga. Kalau bisa dua juga nggak apa-apa dua, ya. Jadi tidak ada jumlah khusus untuk ikatan yang digunakan untuk mengikat kafannya mayit. Nah, karena tujuannya biar enggak lepas gitu aja ketika dibawa ke makam. Jika kau telah selesai melakukan itu hai anakku, panggillah orang-orang untuk mengangkat jenazahku bersamamu menuju ke tempat untuk menyolatinya, dibawa ke tempat untuk menyolati. Nah, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabawi itu ada Tanah lapang ya, Gak di dalam masjid nyolatinya, di luar Itu ada tempat memang Ada untuk menyolati jenazah Tapi Sekarang karena memang masjid, masjid Nabawi, Masjid Haram itu luas banget Dan banyak orang di sana, Biasanya jenazahnya dibawa masuk ke dalam Ya dibawa masuk ke dalam Dan disolati Dan hampir setiap Selesai sholat fardu Itu ada sholat jenazah. Nah itu kalau antum lagi umroh jangan disia-siakan itu pahalanya besar itu, ya pahalanya besar. Sampai-sampai e, Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah atau Abdullah bin Umar ketika dia baru mendengar hadis tentang pahalanya orang-orang menyolatkan ma'jid dan mengantarkan jenazah itu, mereka e, beliau mengatakan apa? kam kororit farodna. Betapa banyak ya kirot-kirot yang sudah kita lewatkan Ya pahalanya itu kirot satu dua kirot menyolatkan dan Nabi Yusuf ditanya, "Qirat itu seperti apa?" Kata beliau, "Misrul Jabalain Al-Azimain," seperti dua gunung yang besar. Nah, jadi kalau kita lagi umroh di sana, kemudian ada pengumuman, "Ash-shalatu oh, 'alal janazah." Ya udah antum ikut aja, salat jenazah. Kemudian kalau di Baki' lagi di Madinah, ikut menguburkan sekali biar tahu Baki' itu kayak apa gitu kan. Dan Baki' kuburannya ya ya kayak padang pasir gitu, kemudian ada batu-batu gitu aja nggak ada kayak di tempat kita tempat kita ada batu nisan, dikijing, ya kan batu nisannya macam-macam kijingnya kadang-kadang tinggi-tinggi kadang-kadang dikasih pagar di sana nggak ada kuburan raja kuburan rakyat sama semua ya nggak ada kasih nama-nama nggak -nama, ada di sana karena kalau dikasih nama itu bisa jadi wasilah kepada kesirikan nanti ya ada orang yang nanti ditokohkan dianggap Uh, istimewa dan seterusnya lama-lama lama-lama karena ada cerita-cerita yang aneh-aneh diputuskan diziarahi ziarahnya ziarah yang bit ah, ya mengarah kepada syirik nantinya nah jadi sana nggak ada dan batu nisan pun ketika disunahkan itu hanya untuk menandai di sini ada jenazah gitu aja ya bahkan ketika para sahabat dulu Bikin batu nisan itu izin kepada Rasulullah SAW untuk apa? Gitu ya. Ada sahabat yang mengatakan hanya untuk menandai bahwa saudara saya meninggal di sini supaya saya bisa ziarah kapan-kapan. Ya udah nggak apa-apa. Dan tujuan daripada ziarah itu adalah apa? Tazkurul Maudz mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Bukan minta doa dari mayit. Ya minta dari mayit nggak boleh. Ya kita yang ngasih mayit ngasih apa? Ngasih doa. Nah, makanya mayit nggak bisa mendoakan kita. Nah. Ya itu anehnya orang-orang ya. Dan nah, mayit itu kan sudah meninggal. Enggak bisa kita enggak bisa mendengarkan dia, ya dia juga enggak bisa mendengarkan kita. Kalau manusia normal aja kita panggil misalkan dia di balik tembok sana enggak dengar, apalagi ini mayitnya sudah ditanam di dalam tanah gitu. Dengarnya gimana? Nah, apa dia punya ilmu? Ilmu apalagi gitu? Dia ya, udah meninggal. Nah, yang bermanfaat hanya ilmu yang diajarkan dan pahalanya mengalir. Yang selain itu enggak ada. Taib, jadi panggil bawa ke tempat sholat. Dan kau harus tahu, jika ibumu, saudarimu, atau wanita lain yang datang menghibur ibumu ingin menyolatiku, hendaklah mereka lakukan sebelum aku dibawa menuju ke tempat sholat. Jadi jamaah akhwat nyolatinya di di rumah kalau mau sholat sholat di rumah sehingga mereka tidak perlu mengantar jenazahku kemudian bawalah jenazahku ke tempat sholat yang khusus untuk laki-laki ya, karena kalau perempuan ikut ke makam itu khawatirnya gitu ya sebagai tindakan pencegahan supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemungkaran-kemungkaran kemudian terbawa perasaan sedih yang terlarut-larut sehingga nanti meratap di Kuburan dan semua itu sudah kita bahas kemarin bisa mengibatkan sang jenazah itu disiksa di kuburnya Tahukah wahai anakku apa yang harus kau lakukan berikutnya? Engkau harus kumpulkan kaum muslimin ahli tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah swt. Ya? 100 orang yang berakidah lurus tidak berbuat syirik sedikit pun dan bersungguh-sungguhlah untuk mengumpulkan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka sebagai syafaat Bagiku. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man min mayyitin tusalli alayhi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa shufi'u Tidaklah ada seorang mayit yang disalati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang semuanya akan memberi syafaat untuknya melainkan syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi orang yang menyolatkan itu jumlah banyak itu perlu penting. Ya. Kalau nggak bisa nanti dan belajarlah, wahai anakku dari Ibnu Abbas Habrul Ummah, ketika putra beliau meninggal di daerah Qadid atau Osfah, beliau berkata kepada muridnya yang namanya Quraib. Wahai Quraib, lihatlah berapa jumlah manusia yang sudah berkumpul Beliau berkata Maka aku keluar Quraib mengatakan Aku keluar dan ternyata ada setelah ada sekelompok orang yang telah berkumpul Lalu aku mengabari Abdullah bin Abbas Maka beliau bertanya Menurutmu jumlah mereka ada 40 Lalu Quraib berkata Ya Maka beliau berkata Keluarkanlah jenazahnya Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah Seorang muslim meninggal, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang Yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan apapun Melainkan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka syafaat bagi jenazah ter tersebut nah, Jadi ada redaksi lain dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan 40 ya. Jadi mungkin kita kalau bisa mengambil kesimpulan Minimalnya 40 100 lebih baik 100 lebih baik kalau enggak ada 40 100 ada. 40 enggak ada Gimana cara e, Menyusun softnya Abdul bin Abbas enggak nyoloti dulu 40 orang tunggu Nah Kalau enggak ada dan berusahalah agar kau membuat Barisan di belakangku yang tidak kurang dari 3 barisan Nah ini 3 soft Jadi memperbanyak soft itu lebih Baik jadi Kalau misalkan adanya cuma 10 orang Ya. Jangan dibuat 10 satu shaf. Dibuat 3 shaf ya. Jadi imam paling depan 3 3 3. Ah gitu. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sholla alaihi salatu shufuf faqat aujab." Barang siapa yang disalati 3 shaf, maka telah wajib kata Nabi SAW Apa wajib mendapatkan syafaat? Pasti mendapatkan syafaat. Ya tentunya syafaat ini ada syarat-syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sheikh Muhammad bin Saleh Tha'imin rahimahullah dalam al-Kaulul Mufid syarah kitab tawhid. Tak sembarangan. Yang pertama orangnya adalah orang yang ahli tawhid juga. Yang kedua Allah Ridha sama dia, diizinkan oleh Allah SWT. Ya kemudian ada sebab mendapatkan syafaat seperti kayak gini. Kalau enggak, ya nggak ada faedahnya meskipun. Orang yang disolatkan seribu orang, ya. Tapi kalau orangnya nggak diredhui oleh Allah Swt, ya tidak bermanfaat. Ya, tapi kita hanya berusaha saja. Nah, kemudian majulah engkau untuk menyolat jenazahku. Berdirilah sejajar dengan dadaku, ya. Mulailah bertakbir dan takbirnya ada empat kali. Ini normalnya. Ada pendapat-pendapat yang lain para ulama menyebutkan jumlah takbir untuk solat jenazah. Tapi yang paling mazhur dan paling sering diamalkan adalah ini di seluruh negeri kaum muslimin empat kali takbir. Setelah kau takbir pada kali yang pertama bacalah surat al-fatihah. Allahumma a'udzubillah mina syaitanul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai. Rahilil magdubi alaihi malakdalin. Kemudian setelah takbir yang kedua salawat dengan menggunakan salawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sally ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminain khabidu majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakt ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alaminain khabidu majid. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga doakan mayit, doa khusus untuk mayit. Allahumma kafir warhamhu, wa'afihi, wa'fumhu, akhir nuzulahu, wasaimah dhuhrah, waabdulhudaran khair min darhi, wa zewaj khair min zewaji, waal khair min alhi, ya wa silhu bilma, ya wa sil jwal, barat wa nakeh min alkhutayak, manaqiha tasab' alabiyyad minat dan dan tu ada doa yang lain, ya banyak doa doa. Atau anda mintakan ampunan, ya Allahumma warhamhu, ya Allahumma takabbar minu sholihal aman, Allahumma adakilul jannah talfir daus, ya dan seterusnya. Ya, itu doa-doa untuk majid. Allah mukfir ya Allah ampunilah dia, warhamhu sayangilah dia, ya Allah mukfir warhamhu waafihi waafu alhu, ya waakhir minuzulahu muli, muliakanlah tempat tinggalnya, wasi madholah luaskanlah tempat tinggalnya, kuburannya, gantikanlah dia rumah lebih baik daripada rumahnya yang dahulu, pasangan yang lebih baik daripada pasangannya ya. Dahulu, keluarga yang lebih baik dari Keluarganya yang dahulu ya. Kemudian Mandikanlah dia dengan air Dan ambun Dan salju Dan bersihkan dia dari segala kesalahan Sebagaimana kau membersihkan Pakaian yang putih dari kotor kotoran Nah Setelah itu takbir yang keempat Takbir yang keempat ini Disyariatkan juga untuk doa Doa-doa apa saja Untuk ke keuman kaum ke muslimin, misalkan Allahumma agfir lihayina wa mayyitina wa lizakarina wa la wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahayitahu minna fa ahihi ala iman wa man tawafayitahu minna fatawafahu al islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu Allahumma agfir ya Allah ampunilah lihayina untuk orang yang hidup di antara kami wa mayyitina dan yang mati wa zakarina wa umthana dan yang laki-laki dan yang wanita wa shahidina wa ghaibina yang hadir dan yang tidak hadir Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi al iman Ya Allah yang engkau biarkan hidup Tolong ya Dijadikan hidupnya di atas keimanan Dan yang engkau wafatkan Jadikanlah wafatnya di atas keislaman Allahumma la tahrimna ajrahu Ya Allah janganlah engkau haramkan pahalanya orang ini untuk kami Wa la tudillana ba'dahu Dan janganlah engkau jadikan kami sesat setelah meninggalnya orang ini Nah Atau doa-doa yang lain ya Nah, kemudian setelah itu salam. Ya, eh, salam kanan sudah boleh satu kali atau kanan dan kiri. Yang wajib satu kali. Kemudian bawalah aku ke rumah pertama dari rumah-rumah akhirat yaitu kuburanku. Dan bersegeralah ketika membawa jenazahku dan jangan kau lambat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Fain taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyakum si wa dzalik fa syarrun tad'uunahu 'an riqabikum Segeralah bawa jenazah ke kuburan. Nah maka ini kita sering melihat sebagian masyarakat kita itu jenazah ditunda-tunda, nunggu keluarganya yang datang dari luar pulau. Ya Allah itu kadang-kadang dibiarkan sehari ya. Sehari dibiarkan. Nah saya dulu bapak saya meninggal, saya masih perjalanan dari Gresik dari pondok. Udah cepat urus sih, sampai dimakamkan. Saya pulang udah dimakamkan." Ya, kemudian saya bisa kok nyusul menyalati di di makam. satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di di makam adalah Sholat jenazah, ya tanpa rukuk, tanpa sujud. Ya, segera antarkan jenazah. "Fa intaku shalihatan, kalau jenazah itu jenazah yang saleh, fa khairun tuqaddimunaha." Maka kebaikan yang akan kalian berikan kepada jenazah itu Kan dia akan mendapatkan kenikmatan kubur Tapi kalau jenazah itu jenazah yang tidak baik Maka keburukan akan segera kalian letakkan dari pundak-pundak kalian Yang dari pundak kalian Jadi keburukan segera Segera singkirkan Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dan ketika kalian telah sampai di kuburanku kau harus membuat lahat terlebih dahulu. Lahat itu adalah dari kuburan digali, kemudian ada satu liang lagi, satu e, lubang lagi. Misalnya agak menjorok ke arah barat, kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya udah tidak apa-apa. Dibuat lebih dalam sedikit, dan situ mayatnya ditaruh, kemudian ditutup. Ya. Jadi supaya tidak langsung ditimbun dengan e, pasir atau tanah. Ya. Kayak nguburin kucing gitu enggak. Nah ya, jadi buat liang lahat terlebih dahulu. Baru kemudian kau masukkan jenazahku dalam posisi miring ke kanan ke arah ke Berarti kepalanya di di mana utara atau selatan? Utara ya. Kemudian lepaskanlah seluruh ikatan. Nah ini sebagian ulama mengatakan sunnah mustahab ya mustahab di disukai. Tapi hadis tentang masalah melepaskan ikatan ini lemah di dhaif oleh Syekh Al bani Rahimahullah taala namun ada beberapa ulama yang mengatakan mustahab ya mustahab berarti kalau enggak dilakukan pun ya enggak apa-apa ya nanti dia enggak pulang minta dilepaskan enggak ya kayak diyakini orang-orang ya semuanya semua ikatannya dilepas enggak apa-apa ya enggak dilepas ya sudah enggak apa-apa ya waktu saya kecil itu ada cerita-cerita pocongnya nanti pulang. Dia sambil ngomong apa? Tong culidin gitu. Tahu belum tong culidin? Nih, ya jadi Pak Mudin itu kan pengulu yang ngurus jenazah itu, dia minta nanti pocongnya tolong diuculi gitu, tolong dilepasi. Ya, ini enggak benar itu ya. Khurafat-khurafat seperti itu. Nah kemudian letakkan pipiku di atas bantal berupa tanah Semoga Allah Azza wa Jalla mengasihiku Kemudian timbunlah kuburanku dan siramlah dengan tanah Jadi orang-orang yang hadir itu disunahkan untuk Yahsu salah sasawat ke Tanah Biasalam Untuk meniram, ikut menyiramkan tanah Ya menimbun dengan tiga kali Sampai jika kau telah selesai berdirilah woy anakku Dan ajaklah orang-orang berdiri Untuk memintakan ampun untukku agar Allah Azza wa Jalla bebaskan aku dari siksa -nya. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Bahkan sambil menunggu proses pemakaman, beliau sallallahu ya, alaihi wasallam menasihati para sahabat. Di antara nasihat beliau adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bara bin Azib oleh Imam Muslim tentang jenazahnya orang mukmin dan orang kafir, ya. Rasulullah menceritakan orang mukmin itu jenazahnya mudah dicabut oleh Allah Subhanahu taala, tidak tidak penuh dengan kesakitan. Kemudian ketika jenazahnya sudah dikeluarkan, itu dijemput. Jadi malaikat maut itu tugasnya cuma nyambut ruhnya aja. Setelah ruhnya keluar, direbut oleh malaikat-malaikat yang lain. Maka kata Nabi tadi kan, jangan ngomong kecuali baik karena malaikat sedang hadir. Nah, kalau jenazahnya orang mukmin yang hadir itu malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmah kasih sayang. Direbut dari tangannya malaikat maut, dibawa naik ke langit. Ya, dibukakan pintu langit. Ini ini fulan bin fulan disebutkan dengan nama yang terbaik kemudian dibawa lagi ke e, kuburannya untuk ditanya tentang man rabbuka, man nabiyyuka, itu. Nah, kalau jenazah-jenazah orang kafir yang datang itu malaikatul azab, malaikat-malaikat azab. Dibawakan kain kafan yang baunya busuk dari bau dari bau-bau neraka, ya. Kemudian diambil dengan paksa, dibawa naik di langit enggak terima dilemparkan ke dalam kuburannya. Tapi kita yang enggak tahu itu ghaib, ya. Kalau pakai Teorinya orang-orang filsafat positivisme atau empirisme ya nggak bisa gitu kan buktinya mana ini ilmu klaim ini hipotesa ini ya buktikan kalau salah juga ya kan kalau kalian mau buktikan sini masukkan kuburan dulu nanti live kita nah. ter Wahai anakku, jangan sekali-sekali kau sibukkan dirimu dengan ritual-ritual takziah Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Cukuplah keselamatanku dengan tidak menyelisih sunnah Itu cukup Selamat sudah tidak menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak mengikuti budaya-budaya yang rusak itu Cukuplah karena mintakan ampunan untukku Mintakan rahmat Allah Azza Wajalla Dan agar ia mengokohkanku ketika mungkar dan nakir menanyaiku Dahulu Rasulullah SAW selalu mengajarkan selesai memakamkan jenazah beliau mengatakan ya idza faragha min dafnil istaghfiru li akhiikum wasalu lahu at fa innahu alana yus'al mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mintakan agar dia dikokohkan karena sedang ditanya dia sekarang dia ditanya oleh mungkar dan nakir setelah dia diturunkan dari langit itu didudukkan oleh mungkar dan nakir ditanya mana terbuka? Kalau orang mukmin, fayakululah Allah, dia akan menjawab Allah. Ya. Dia, dia kenal Allah, dia ngaji tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid, mungkin jawabannya juga susah. Siapa Allah nggak kenal Allah? Nah, Uman Nabi Yuka, siapa nabimu Dia akan menjawab Muhammad. Ya. Atau dalam redaksi yang lain, siapa orang yang ini diperlihatkan wajahnya Rasulullah, SAW. dia sifat-sifatnya. Nah kita harus kenal juga seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena, bisa jawab Muhammad. Wa madi Apa agamamu? Kita akan menjawab Islam. Dari mana kamu tahu? Ya dalam riwayat yang lain ada empat pertanyaannya. Dari mana kamu belajar? Ya maka disitu dijawab Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika ditanya itu kita butuh untuk dikuatkan. Ya, dikuatkan dan dimintakan, ya Allahumma firlahu wasabithu, ya Allah ampunilah dia dan kuatkanlah di, dia. Tapi bukan praktek talqin yang seperti dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, ya setelah diselesai dimakamkan, dibacakan doa doa, -doa. eh Fulan bin Fulan, ya si romongko bakal didatangi malaikat, mengkarlan nakir yen mengku cirro ditakoni Sopot pangeranmu jawaban Allah dan seterusnya itu enggak ada sunahnya ya Rasulullah SAW enggak pernah mengajarkan seperti itu talqin itu sebelum meninggal ya la ilaha illallah la ilaha illallah. itu talqin tapi kalau setelah mati ditalkin seperti itu itu enggak ada sunahnya ya meskipun ada ulama yang mengamalkan tapi kan kita dalam mengamalkan agama Islam ini, ya, bukan hanya mengikuti ulama, tapi kita ditutur untuk mengikuti dalil. Madhab itu hanya wasilah, hanya sarana untuk beragama. Kalau kita enggak bisa langsung kepada dalil bermadhab, ya silakan. Tapi kalau kita sudah tahu dan dalilnya enggak terlalu rumit-rumit amat, gitu kan? Ya, ya sudah amalkan sesuai dengan dalil. Ada kok masalah-masalah yang enggak rumit dalilnya. Contohnya apa? Makan pakai tangan kanan, enggak rumit. Ya, minum duduk enggak rumit juga. Ya masuk menggunakan kaki kiri e, masuk WC misalkan, keluar kaki kanan. Itu kan enggak rumit itu. Ya, bisa langsung dihafal kan enggak perlu pakai madhab-madhaban gitu. Mazhab masuk WC-nya apa? Kan enggak perlu. Ya. Jadi mudah. Enggak semuanya harus ayo mazhab ini, madhab ini enggak. Ya, tapi zaman sekarang emang lagi ini ustaz-ustaz muda ngetrennya belajar madhab ini, madhab itu. Kemudian bikin Aneh-aneh sekarang yang dulu kunut itu kunut subuh sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang senior-senior muncul lagi sekarang kunut subuh boleh. Nah, ya, ini gara-gara kebanyakan belajar mazhab. Taib. Kemudian dan momen ini adalah perjumpaan terakhir kita. Silakan kau berdiri di sana sekehendakmu. Lalu pulanglah setelah kau kubur aku dalam tanah dan catatan hidupku telah usai. Perhatikan keluarga, perhatikan selalu keluarga ini, yang mana maut telah memisahkan aku dengan mereka. Jaga ibumu, jaga saudaramu. jadilah engkau bagaikan ayah bagi mereka. Ketika kau telah menghadapi dunia nanti, jangan kau lupa untuk terus meminta dan berdoa. Ya Rab, kasihilah mereka berdua, sebagaimana keduanya mendidik aku saat aku masih kecil. Rab, Birli, Waliwa, Daiyya warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah fikih tentang jenazah. Jadi, simple sekali, nggak perlu ada ritual-ritual yang aneh-aneh. Dan setelah selesai dikuburkan, ya sudah. Ya. Kita keluarganya nggak usah aneh-aneh uh, kalau sudah pulang nanti cerita cerita kadang-kadang wow -kadang, oh, dulu begini dulu begininya kalau memang mau cerita ceritakan kebaikan jangan mengada-ngada apalagi sampai membicarakan aib ya aib kemudian isilah dengan doa ya kalaupun perlu ada nasihat maka nasihat-nasihat untuk bertaubat kepada Allah SWT ya jadikan kematian itu sebagai pelajaran itu yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulan dari kajian ini adalah kita harus belajar mengurus jenazah. ya Apalagi kita-kita yang ngerti sunnah ini kalau bisa ya ada di garis terdepan. Ya, di antara keluarga kita. Karena nanti ketika mereka membutuhkan kadang-kadang datang orang-orang yang ngerti. Nah itu kasihan nanti ya. Nah, kalau ada kemungkaran, ya ikhwan. Nah, ini bagus ini. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Itu pernah ditanya. Boleh enggak saya menghadiri jenazah? Kamu itu banyak bid'ahnya di situ. Ya, banyak bid'ahnya. Kata Imam Ahmad, "Boleh, hadir aja." Hadir. Terus beliau ditanya, boleh enggak saya menghadiri walimah yang banyak kemungkaran di situ? Enggak boleh. Kata beliau. Ah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini bagus sekali faedahnya. Kenapa Imam Ahmad membolehkan meskipun ada kemungkaran, kita tetap menghadiri jenazah? Karena kemungkaran itu ya bukan kehendaknya jenazah. Yang punya hajat itu jenazahnya itu. Dan dia yang punya hak sudah mati, maka kita datang. Kalau bisa kita yang merubah, tenggulusi. Tapi kalau walima yang punya hajat masih hidup, dia bisa merubah, tapi dia enggak rubah. Maka kita enggak usah datang. Nah itu katanya Ibn Taimiyyah menjelaskan kenapa beda fatwanya Imam Ahmad. Kalau ada kalau ada apa namanya jenazah, kok boleh dihadiri meskipun ada kemungkaran walimah nggak ya nah assalamualaikum kalau ibunya yang meninggal anak menantu laki-laki boleh ikut mandikan atau tidak tidak boleh ya menantu jangan kalau bisa yang memandikan ya anak kandungnya atau mungkin cucunya nggak masalah ya tapi kalau menantu, jangan. Atau lebih baik wanita itu dimandikan oleh wanita. Ya. Jangan laki-laki yang memandikan. Kecuali suaminya. ya Suaminya memandikan enggak apa-apa. Itu Rasulullah SAW sama Aisyah. Aisyah pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah wa raksa, kepala saya sakit. Mudian Rasulullah SAW mengatakan, Bal anda warasa, kepala saya lebih sakit, Wahai Aisyah. Nanti kalau saya mati atau kamu mati, ya, maka saya akan mengurusi jenazahmu, saya akan mandikan kamu, Wahai Aisyah. Nah itu Rasulullah SAW pernah ngomong kepada Aisyah. Tapi kalau selain itu, kayaknya enggak boleh, ya. Bahkan mungkin anak kandung laki-laki juga jangan. Kalau bisa yang perempuan, makanya perempuan-perempuan juga perlu diajari tentang praktek memandikan jenazah ya mudah kok mudah kalau perlu kita praktekkan kapan-kapan ya mudah insya Allah dan ibu-ibu mungkin harus lihat gitu, ibu-ibu ya, harus lihat, nanti ajarkan kepada anak-anaknya ya supaya nanti kalau ada akhut yang meninggal, biar mereka yang ngurusi, atau kalau gak ada minta tolong ustazah atau siapa yang ada di daerah itu dan jika yang memangku menantu laki-laki, boleh enggak? Boleh. Dan saat menyolati jenazah bagi perempuan di depan jenazah atau di dalam kamar. Di depan jenazah. Jadi tempat khusus, ya. Jenazahnya ditaruh rumah, laki-laki keluar dulu. Laki-laki nya -laki -laki keluar dulu biar nanti yang menyolati jemaah perempuan semuanya. Jika bapak yang meninggal apakah boleh anak perempuan dan istrinya ikut menghadikan? Istrinya aja. Ya, istrinya aja yang menghadikan, anaknya jangan. Atau kalau misalkan istrinya enggak mampu, ya, siapalah laki-laki yang yang amanah ya, yang amanah memandikan jenazahnya. Nah. Dan ketika berdua saat menyalati jenazah, apakah boleh menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia dikarenakan tidak bisa bahasa Arab? Mmm. Enggak boleh ya, menggunakan bahasa Jawa atau Indonesia. Kalau enggak bisa bahasa cukup Doakan Allahumma gfirlahu, Allahumma rhamhu, segitu aja cukup Yang penting mintakan ampunan, mintakan rahmat Allah SWT Tapi kalau pakai bahasa Jawa nggak boleh, karena ini ibadah Ibadah itu ya, apalagi sholat, itu ibadah mahdoh Ya ibadah yang murni Nah dia tidak boleh dirubah-rubah Ya nggak boleh pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia tapi kalau pas doa di luar sholat, ya boleh-boleh saja. Nah, untuk menyolati minimal berapa orang? Satu orang boleh. Apa harus 100 orang? Tadi kan kita sudah jelaskan ya. Yang dimaksud 100 orang itu syafaat, terkait dengan syafaat. Tapi masalah, satu orang boleh menyolati enggak? Ya boleh. Satu orang sudah boleh menyolati. Kalau, kalau ketinggalan misalkan. Datangnya telat, boleh nggak satu orang, boleh, ya. Tapi afdolnya ditunggu sampai semua orang yang mau menyolat itu datang, ya kemudian jumlahnya banyak, baru disolat bareng, bareng. Nah itu afdolnya. Tapi kalau nggak ada orang, misalkan meninggal di perjalanan atau lagi di uh, seperti yang kondisi musibah seperti ini, ya. Misalkan ada satu keluarga meninggal semua, tinggal satu anak dan satu kampung itu habis, enggak ada orang, ya sudah, sendiri, ya diurusi sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan jumlah 143 3 soft itu kalau memang jumlahnya 100, maka kemungkinan untuk mendapatkan syafaatnya lebih besar, kalau enggak 100 ya 40, kalau enggak 40 ya, Dijadikan tiga barisan, misalkan kalau ada tiga orang tok gitu misalkan ya, tiga, satu-satu-satu mundur, gitu ya, bukan ke samping. Itu yang bisa kita jawab, Wallahu ta'ala a'lam. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis, wa hanakallahu bihamdik, sedu'ala ilayla anta, astagfirullah wa adubu ilaihi.